Tapi yang jelas di sini, kita bahas masalah Fir'aun dengan penyihirnya. Penyihir ini lalu mengatakan, baiklah, kita kumpul nih, kumpul semua penyihirnya. Kita langsung aja pakai ilmu pamungkas. Nggak usah terlalu lama. Ini cuma dua orang. Ilmu mereka terakhir adalah tunjukkan kepada masyarakat kehebatan. Dan itu yang dijadikan sebagai tolak ukur, supaya orang takut. Kalau antum nggak takut, antum nggak bisa kena. Susah kenanya. Makanya kalau tempat-tempat dukun itu fenomena... Tempat prakteknya pasti ada tempura, gelap. Harus antum takut dulu. Orang antum gak takut gak bisa. Gak bisa, dikena gak bisa. Apalagi kalau kuat akidahnya gak bisa kena. Susah. Dia pun kena mental lagi. Itu kan? Apalagi antum jaga dikit pagi sore, sering baca Quran itu sudah berat bagi mereka. itu. Kelas berat sudah susah. Ringkas cerita, Ikhwan Ikhwani. Maka mereka bilang, kita langsung aja deh, ilmu pamungkas. Masing-masing pegang tali. Antum bayangkan kalau kita tadi ambil jumlah tertinggi ya 10.000 orang penyihir, 10.000 tali dilempar ke tanah, disaksikan dengan jutaan mata masyarakat Mesir waktu itu yang datang mau menyembah Firaun, dilempar kata Allah berubah menjadi ular seperti bergerak. Tapi ingat sihir enggak bisa nyerang. Di sini ya kalau dedi mau begitu dia enggak bisa nyerang. Kalau masalah jin masuk ke badan antum itu kalau kena sih itu lain. Itu fenom itu bahasan lain. Tapi ini kalau dilempar benda gitu kan? Jadi lempar benda maka itu tidak bisa menyerang. Setelah selesai. Orang semua bersorak sorak. Musa alaihissalam awalnya sempat khawatir, tapi Allah mengatakan jangan kau takut, la takaf, innaka antal ala. Kamu pasti menang, hai Musa. Wa alki mafiyamindi katalka fumasanau, innama sanau kayrusai, wallayfusai rohaytu ataa. Lempar apa yang di tangan kananmu pasti akan mengalahkan semua yang mereka buat. Karena yang mereka buat adalah Berlaku sihir dan penyihir tidak akan pernah bisa menang di depan ayat Allah. Ini sudah jelas. Maka Musa AS datang lempar tongkatnya. Ini rahasianya, Ikhwani. Kenapa penyihir Fir'aun semuanya tidak terkecuali sujud kepada Allah. Apa sebabnya? Ini rahasianya. Waktu Musa AS lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Dan ternyata ularnya Musa AS jalan dan memakan ular-ular mereka. Penyihir semua tahu ini bukan sihir ini, engkau mungkin sihir itu paling tinggi berubah dan tidak bisa menyerang. Ini datang dimakan dimakan semuanya 10.000 tali habis. Apa kata Allah? Waulkiyas Saharatu sujada semuanya sujud. Ini engkau mungkin salah ini. Tuh. Aman Nabi Rabbi Musa Wahharum kalau Aman Nabi Rabbi Musa kami beriman kepada Tuhan nya Musa dan Harun. Dah ini engkau mungkin sihir ini. Apa yang terjadi Ikhwani? 10.000 penyihir Firaun kalah tidak membuat Firaun mau beriman Aman. ini kejadian pertama bahkan Fir'aun mengancam semua pihirnya dia akan potong tangannya akan potong kakinya akan salib maka sempat Musa ala sallam kumpul sama mereka bagaimana pada kalian akan dihukum nih mereka bilang wahai Musa sebelum kau datang kami sudah disiksa sama Fir'aun nih. sebelumnya memang kami sudah susah hidupnya sekarang kami sudah beriman pada Tuhan yang kau tunjukkan untuk apa kami ikut sama dia dia bukan Tuhan akhirnya mereka tetap kokoh gitu kan bertahan